Tata mataku Peluk diriku Ku rasakan Pesonamu Menyentuh kalbuku Untuk tubuhku Cium bibirku Ku rasakan nenkung genggam tanganku ku mencari indahnya